Langsung saja Tolong diperhatikan Ustadz kalau jam dinding Yang berdentang Tiap 15 menit Apa termasuk lonceng Iya Hilangkan Jam-jam dinding yang berbunyi Karena itu juga Termasuk suara-suara lonceng Iblis Berada di luar Surga Bagaimana iblis menggoda Adam Hawa yang ada dalam surga. Hadirin sekalian, ini masalah khilaf di antara ulama disebutkan di dalam berbagai macam riwayat tafsir seperti yang disebutkan di dalam al baghawi setan dibawa oleh ular. Ada yang mengatakan bahawa setan itu memberikan bisikan-bisikan dari kejauhan. Ada yang mengatakan juga. Bahawa setan itu menghayalkan sesuatu yang indah kepada Adam sama Hawa sehingga dia tergoda dengan itu. Wallahu a'lam bishowab. Semua ini hanya istihadat. Kadang-kadang juga mendapatkan dari Isra'iliat tentang masalah caranya bagaimana iblis menggoda Adam sampai tergoda. Kita tidak menemukan. Dalil yang sangat kuat Yang sahih Kecuali yang tadi itu Melalui ular Kemudian akhirnya dikutuk oleh Allah juga Ini Yang ada di dalam tafsir Ibnu Kathir Dan juga disebutkan Di dalam tafsir Al-Bawawi Ad-Tabari disebutkan oleh Ibnu Syarid Ad-Tabari di dalam tafsirnya Dan juga Ad-Durul Mansur Oleh Imam As-Suyuti boleh tidak beriman pada makmum masbuk Boleh tidak Waduh kok jauh banget Set ketika setengah tidur saya tindihan Dan di situ saya mendengar suara macam-macam Orang ramai sekali yang terakhir anak kecil Menangis Akhirnya saya baca bacaan Al-Quran Sambil berusaha untuk bangun Dan kejadiannya Biasanya kalau suami saya pasti tidak ada di rumah. Padahal sebelum tidur saya tidak merasa ketakutan. Apakah setan itu takut pada suami saya? Waduh. <laughs> Hal ini sekalian. Tindihan itu ada dua macam. Ada yang karena faktor alami. Contoh pak. Orang yang tidur kedinginan. Yang tidak biasa dingin. Itu langsung ikau. Itu pasti. Itu pasti. Apalagi kalau badannya kurang sehat. Itu juga bisa. Tapi kadang-kadang juga faktor jin. Apalagi kalau kita itu tidak tidur kecuali maunya terang. Kalau gelap ketakutan. Maka di, di sini enaknya dideteksi, dicek pakai rukyah. Kalau sudah kita rukyah, maka dia akan nampak. Karena intinya... Orang ketindihan Dalam bahasa Indonesia apa itu Pak Ya tahu-tahu dia itu Mau bangkit tidak bisa Itu memang ada faktor Dari psikologi dia Atau karena saking Stresnya itu juga bisa Pak Orang yang kepikiran Stres itu biasanya juga Terkena tindihan Atau sangat gembira Itu Atau bisa juga kudaan Jin, gangguan jin Kenapa rata-rata kalau ada orang, kalau ada orang, apa namanya, tidak tidak tindin. Karena ada semacam ini, kalau ada gerakan sedikit, itu ada yang bangun, ada yang mengunin. Makanya kalau ada suaminya biasanya tidak tindin, wajar. Karena disamping terus, apalagi digendong terus, insya Allah tidak. Jadi biasa kalau kita itu lelah sekali itu juga tindin ego. Ketika tindin saya tidak seperti biasa baca-bacaan Al-Quran tetapi mengumpat, sialan, setan. Kalau kalau badan saya tambah seperti ditegar, tercekik. Kenapa demikian Ustadiah? Karena kita semakin emosional itu semakin dia kita tidak bisa mengendalikan diri. Makanya orang itu kalau lagi tindin Enaknya itu dilonggarin, dipresin Biasa saja, itu lama-lama hilang Tapi kalau kita turutin emosional Semakin sulit Bahkan bisa mati ya eh, Mati Saya punya teman Sewaktu di ma'ah Dan dia mengaku Bahwa dia sering mendapat Mimpi tentang kejadian yang akan datang Padahal dia tidak melakukan ritual apapun Dan dia pernah melihat Jin berada di pohon Jin itu sekeluarga Perlu diketahui teman saya Ini hafal Al-Quran Bagaimanakah kita memahami fenomena seperti ini Perlu diketahui pak Kalau memang cerita itu sohih Kalau memang cerita itu sohih Maka mimpi itu ada yang datang dari Allah Ada yang hulam dari syaitan Ada yang biasa bunga tidur Kemudian kalau dia mengaku tahu syaitan Tahu jin sekeluarga Ini perlu dicek di Jangan percaya penuh Bisa saja orang mengaku-ngaku dan tentang masalah hafalan Al-Quran Tidak ada kaitannya Orang itu bisa melihat jin atau tidak bisa melihat jin Dalam bentuk tidak aslinya Karena kalau dia mengatakan Saya melihat jin dalam bentuk aslinya Maka Al-Quran mendustakan Di dalam surat al araf tadi Dengan demikian Kalau orang mengatakan hafal Al-Quran Dan dia melihat jin kalau dalam bentuk tidak aslinya Kita tidak usah mengingkarinya Dan itu tidak usah dibesar-besarkan Orang yang tidak hafal Al-Quran juga bisa melihat jin Dan bisa melihat jin itu bukan suatu kelebihan Ya Bukan suatu kelebihan Bahkan kalau bisa Diri kita ini harus kita hindarkan dari jin Yang saya cukup herankan Ada orang yang malah mencari jin itu. Cari jin ini cari kerjaan yang enggak-enggak aja itu. Kenapa jin, setan bisa memberi riski bagi orang yang bersekutu dengannya? Dia bantu nyurikan. Karena bantuan jin itu bisa macam-macam. Menyembuhkan orang, ngeluarin sihir, ngeluarin jin. Bisa juga bantu nyolongin duit. Bisa, bisa. Itu. Makanya seluruh bantuan yang dilakukan oleh jin kepada manusia itu semuanya adalah haram dan hasilnya haram. <tuh> Bukannya kadang nyolong ini, nyolong itu. Maka ada dukun bilang tempat di Jakarta ini yang paling banyak jinnya nomor satu bank, nomor dua mall. Itu memang betul itu ya, betul itu. Bukankah rizki itu milik Allah? Betul Kalau dicuri maling Bisa gak? Mas Bisa gak duit ente dicuri maling? Padahal antum juga rizki datang dari Allah Kerja perang kriak, keringat banting tulang Pulang habis gajian dicopet Bisa Itu ya Tentang masalah nama-namanya itu jangan urusin ya Karena segala nama-nama yang disebutkan oleh orang-orang awam Yang tidak disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah Kita tidak boleh me meyakininya dan membesar-besarkan Entah itu doyul, babi ngepet, nyiroro kidul Itu jangan urus, jangan diurusin Karena tidak ada hadis nyiroro kidul Dan juga tidak ada jin bentuknya babi ngepet Nama itu enggak ada kita yakini bahawa ada jin yang bangsa terbang Ada yang jin bangsa ular Bangsa anjing Kemudian seperti kita Dan bangsa seperti hewan-hewan ternak Itu aja. Apakah hukumnya rukiyah Rukiyah itu hukumnya boleh Seperti kita berubat Dengan ubat-ubat yang lainnya Bahkan hadirin sekalian Rukiyah itu tidak bertentangan Dengan hadis 70 ribu orang Masuk surga tanpa hisap Karena Para ulama lebih mengarahkan bahwa itu adalah Keutamaan Barang siapa yang pingin Tergolong orang-orang yang masuk Surga tanpa hisap Maka jangan minta ruqyah Tapi bukan Berarti tidak boleh meruqyah dirinya Sendiri Saking kuatnya dia tawakal Kepada Allah makanya akhir hadis itu Diakhiri dengan Wa 'ala rabbihim yatawakkalun kepada Tuhan mereka mereka bertawakal saking besarnya tawakal dia kepada Allah enggak butuh kepada makhluk. Saya kalau sakit minta kepada Allah, kalau tidak diberi kesembuhan maka saya rela seperti ini lebih baik daripada saya bergantung kepada manusia. Kebesaran iman, tawakal itulah yang menyebabkan dia masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau seandainya kita meminta ruqyah Karena penyakitnya sekarang ini uh, parah, boleh. Karena Rasulullah ketika seorang perempuan yang datang suka kesurupan itu. Ya Rasulullah saya suka kesurupan, suka ayanan. Doakan ya Rasulullah. Maka Rasulullah kan bilang begini. Kalau kamu mau saya doakan. Kalau memang kamu tidak mau tidak <tuh> perlu doa. Maka kamu akan menjadi penghuni surga. Maka dia mengatakan apa? Ya Rasulullah saya pilih surga aja. Tapi ya Rasulullah doakan kepada Allah. Kalau lagi kesurupan lagi ay ayanan. Aurat saya sering terbuka. Doakan kepada Allah agar tidak terbuka. Berarti masalah rukiah berubat itu boleh. iya boleh tidak. Rasulullah menawarkan kalau mau silakan. Kalau kamu tetap bertahan sabar itu lebih baik. Dan bagimu surga. Itu ya. Apakah orang yang dirukhiyah dan orang yang merukhiyah dikurangi pahala dari amal perbuatannya? Tidak. Masalah kurang mengurang pahala tidak. <tuh> Bahkan ketika seorang sahabat yang mengurukiyah kabilah yang tersengat kelecengking di dalam suatu riwayat ular itu. Tidak pernah ada komentar dari Rasulullah bahwa pahalanya dia kurang. Dan hanya Rasulullah meng mengomentari siapa yang mengerti barangkali itu bagian dari rugiah Maka bagi-bagilah dan aku berikan bagian dari pemberian itu Set <tuh> orang tua saya beragama Hindu Beliau suka diminta tolong untuk menyembuhkan penyakit Baik pada manusia atau hewan Ditanya tentang hari baik orang yang punya hajat dan yang lainnya Apakah beliau disebut dengan dukun Ya Dukun ini. Dukun Masya Allah. Antum harus mengislamkan ya kawan. <tong> Tolong. Antum punya kewajiban yang sangat besar. Mengislamkan Bapak Antum. Karena agama Hindu adalah agama washani. Agama berhala. Agama paganisme. Dicampur lagi dia plus. Plus Dukun Masya Allah. Ini kewajibannya ekstra besar. Maka tolong Selagi hayat masih dikandung badan antum Kalau yang bertanya ini perempuan Dengan proaktif menasihati orang tuanya Mengajak masuk Islam Orang tuanya menyelamatkan dia dari neraka Yang penting masuk Islam Soal masalah sisa-sisa dosa Nanti didorong untuk istighfar dan taubat Kalau seandainya dia meninggal dunia Masih tersisa dosa Masih ada kesempatan untuk memintakan ampun kepada Allah. Kenapa? Kalau dia mati dalam keadaan kafir, maka lan nabiy wal amanu an yastaghfirulil musyrikiina walau kanu liqurbah. Tidaklah layak bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun orang yang mati dalam keadaan syirik walaupun kerabat dekatnya sendiri. Jadi putus tidak bisa seperti Rasulullah SAW. Tolong jelaskan poin keempat belas tentang cara menangkal gangguan Jin setan lembar kajian ini. Nomor empat belas tidak menguap atau menahan menahannya. Jadi usahakan ida tasa abah hal dukum paliyak dirim. Jika diantara kalian menguap hendaklah menahan. Ya kalau memang terfarsa hendaklah meletakkan tangannya di mulutnya. Jika di antara kalian menguap Hendaklah meletakkan tangan, tangan di atas mulutnya karena setan bisa masuk. Kadang-kadang, masyaAllah, sudah keluar suaranya gede, kayak keluar suara sapi, mangap, masyaAllah. Katanya setan itu tertawa itu masuknya juga. Itu kan kayak masuk kuah kirok, gitu kan? Insya Allah. Bagaimana dengan mereka yang mengetahui perkara yang kaeib, misalnya menunjukkan suatu tempat bahwa di situ ada makhluk kaeib, sampai disebut namanya dan dan gambarnya? Apakah mereka benar-benar mengetahui atau mereka yasa saja? Sedangkan firman Allah yang artinya katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Riwayat sekalian, saya ingin tegaskan, kalau orang sampai isyarat mengatakan di situ tu, pasal ada jin, tu sebelah kota itu belakang kota ada jin tu, nengok jinnya, lihat kan? <laughs> itu jinnya anaknya tiga. Kamu mau nggak saya perlihatkan? tolong tolong anda pesana semua untuk umpamanya umpama ini itu ya itu umpamanya ini semuanya hadirin sekalian cara-cara yang tidak pernah diawali oleh ulama-ulama salam sahabat dan tabiin hanya pernah dilakukan oleh rasulullah pernah rasulullah diriwayatkan oleh abdullah ibnu masud malam-malam kehilangan rasulullah Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan jin, kemudian ditunjukkan bekasnya dan bekas abinya. Selain itu tidak ada. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali main-main sama jin, terus kemudian para sahabat diajak untuk datang ke tempat jin, tidak ada. Dengan demikian, ini termasuk pekerjaan-pekerjaan yang la faedata, tidak ada faedahnya, tidak layak dilakukan orang-orang mukminun orang muslimun biarkanlah sekarang jin menikmati dunianya kita menikmati dunia kita ya apalagi nunjuk sana sini kalau ada orang mengatakan tuh tuh di WC itu ada jinnya iya benar enggak usah dukun kita aja juga bisa mengatakan di sekitar kita juga ada jin kalau itu yang dimaksud enggak ada masalah tapi kalau dikatakan itu adalah orang yang aneh Orang yang ajaib Orang yang memiliki kelebihan Ini hanyalah segala trik-trik dukun Di dalam cara untuk mengenalkan dia kepada masyarakat Supaya tertarik Wah iya iya ini orang ini ajaib Punya kelebihan Akhirnya didatangin Pak Bapak bisa enggak ngecek saya ini ada jin enggak? Tolong pak Cek di rumah saya pak Ya nanti datang sepuluh Kan jam sepuluh ya kalau lebih dari jam 10 sudah gak bisa loh. Tolong disiapkan nanti satu kambing. Kau tolong kambingnya yang gemuk. Dan sekalian orang yang nganterin ya pak ya. gitu <gihil> kan, nganterin ke rumah. Gitu. Ini dukun itu pak, yang paling jahat manusia itu dukun. Ya Ngerogotin harta kekayaan manusia dengan cara penipuan-penipuan. Dan penipuan yang paling aman adalah lewat perdukunan. Karena di Indonesia memang sudah kental dengan wansa dukun. Sehingga ditipu dengan cara apa saja itu orang iya-iya aja. Ya. Hanya jangan diturutin semua itu. Apakah ilmu kebal senjata termasuk perbuatan sihir? Ya. Karena ilmu kebal itu bukan bagian dari Islam. Dan sering saya katakan. Kalau seandainya ilmu kebal itu ada di zaman Rasulullah SAW. Pak. Rasulullah ketika perang-perang itu Lebih butuh ilmu kebal Kalau seandainya ilmu kebal itu ada Udah, kalau perang gak butuh Tameng, gak butuh pedang, gak butuh tombak Udah, tenang aja Ya, sekarang Musuh puas, ngantemin Kanan-kiri, jebret, jebret, jebret, jebret Gak apa-apa, sampai pegel Tempelin aja jatuh Musuhnya, gak nah, lucu Bahkan ketika Perang Badar itu pak Rasulullah menangis Istihsaah agar pasukan yang kecil 313 itu dimenangkan oleh Allah. Kalau seandainya Rasulullah punya emu kebal 313 ini dimasukin aja ditiupin, fu, fu semua udah 13 anti bacok semuanya. Uda, nggak usah pakai senjata ya, para sahabat sekalian nanti biarin yang nempeleng, yang nyodok, yang ini jangan, biarin pegel dulu baru segala tu sentil aja jatuh dan ini enggak lucu sama sekali. Jelas penyesatan. Dan anehnya ini sekalian di Jawa Timur bisa bikin telur jadi bom. Saya pikir-pikir dulu itu lagi saya dari pesantren dulu lagi perang Afghanistan. Wah. Saya itu usul lama Pak Kiai ini enak nih. Kirim satu krat ke Afghanistan enak, diselundupin kan telur aja paling. Kalau nyelundupin bom ini nyelundupin apa namanya? Bom kan ketahuan udah telur, nah paling-paling ini untuk makanan veteran Afghanistan di sana yang bincang-bincang itu kan gitu, udah jadi bom dan juga nggak pernah ada sampai sekarang ini kita lihat tawuran ada orang diantem apa dilemparin apa telur itu paling telur bosok ya ini nggak benar, ada lagi menciptakan tasbih itu jadi berubah kayak ini telur rantai Bahkan di garis begini itu bisa tidak bisa meloncat Bahkan dulu hadirnya sekalian Kalau sepak bola tidak tanggung-tanggung Bolanya itu api Bolanya api Kalau atraksi pencak silat Itu diantaranya ada mereka yang ditindih batu besar Ada yang dilindes trek Ini semuanya adalah sihir itu Sihir Jangan, jangan percaya itu kalau karoma Karena bapak saya punya semua itu dulu Alhamdulillah supaya sekarang sudah hilang ya. Yang namanya mobil mogok Yang itu bisa diangkat Saiton dibantu saiton Ya Cuman hadirin sekalian Itu harus ditungguin Kalau yang bagian pawangnya itu gak ada Itu kalau dibacok bisa bablas betul Makanya Main debus main dan yang lainnya Itu semua harus ada pawangnya Kalau pawangnya tidak konsentrasi bisa tembus benar itu nah, ini semua adalah bantuan dari setan kadang-kadang setan pas aksi begitu pergi ya setannya kianat ngusir itu paling ngusir ya nanti saya tolong giliran aksi dibacok pergi setannya itu ngerjain kita oh bablas itu makanya di antara pemain-pemain debus itu ada yang tembus benar mati tusuk mati beneran kenapa karena pada saat action itu setannya khianat. bagaimana pendapat ustadz tentang nyi roro kidul jangan percaya nama itu tapi kalau itu jin kita harus percaya bahwa lautan itu pasti ada jinnya dan termasuk iblis itu tinggalnya di atas air disebutkan di dalam hadis sahih Muslim inna iblisa yad'arshu 'alal ma fa aqrabu hum manzilatan a'dhamuhum fitnatan iblis itu meletakkan singg singgasananya di atas air dan Kepala tentara yang paling dekat adalah yang paling pintar memfitnah. Bagaimana keifian berta'awud ketika akan sholat? A'udzubillah iminasyaitonirrojim. Itu caranya. Bukankah berdoa ada bacaan apapun sebelum sholat? Hadirin sekalian ta'awud ketika sholat itu ya maksudnya di sini. Pada saat kita membaca Al-Quran itu. sudah cukup. Makanya ta'awud itu setelah membaca istiftah baru ta'awud. Adapun siapa yang sekarang merasa ada was-was, ada gangguan sebelum sholat, kita ta'awud. Karena ada secara umum Rasulullah SAW, barang siapa yang muncul godaan di tengah sholat, hendaklah meludah ke kiri tiga kali dan membaca ta'awud. Itu sebelum dan ketika sholat umum. Mohon pendapat Ustadz bagaimana hukumnya meminta penyembuhan kepada orang yang katanya bisa mengobati secara alternatif dengan zikir dan membaca surat Al-Quran. Kalau memang itu zikir betul-betul dari Al-Quran atau bacaan-bacaan Al-Quran yang disebut dengan rukiah. Tidak ada ciri-ciri perdukunan yang telah saya sebutkan tadi. Di antaranya pakai bekas-bekas, minta bekas pakaiannya, pakaian dalam atau tadi menanyakan namanya, dikasih isim-isim, jimat-jimat, -isim, pakar-pakar, ini boleh. Apa bedanya jin, setan, dan iblis? Penting ini. Jin itu ada yang kafir yang diciptakan oleh Allah dari api. Kalau setan seluruh makhluk kafir dan juga jahat dari kalangan jin dan manusia. Makanya Allah mengatakan di dalam firman-Nya: Al-ladhi waswi sufi sudurinas min al-jinnati yang suka menggoda syaitan manusia dan jin. Kemudian Allah berfirman di ayat yang lainnya: Wkhalikajalna ja'alna likulli nabiin aduwan syaitin al-insi wal jinni syaitan jin dan manusia. Dan iblis ini makhluk sendiri yang diberikan keistimewaan oleh Allah. فَاَنْدِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَصُونَ Ya Allah, tundakanlah umurku sampai hari kebangkitan. قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ Allah menjawab, kamu termasuk orang-orang yang umurnya ditunda sampai hari kiamat. Dan dia adalah penghulu dan pemimpin ya tertinggi. Seluruh syaitan baik dari kalangan jin dan manusia. <tuh> Adapun pun bala tentara yang disebut dengan makhluk halus atau bahasa jawanya barang-barang lembut itu namanya jin. Yang jahat yang kafir. Anda pun yang mukmin tidak mungkin tapi semua e, tidak semua yang muslim itu bagus pak. Makanya kadang-kadang ada jin yang usil yang jahat muslim karena seperti manusia tidak semua muslim bagus kan. Ada yang Muslim koruptor, ada yang Muslim maling, ada yang Muslim sholatnya jarang, ya. Ini perbedaan antara Jin, setan, iblis. Dan Jin bisa beranak pinak seperti manusia. Adapun iblis khilaf diantara ulama, apakah dia bisa beranak atau tidak? Yang saya dengar hadis tentang Jin itu sanatnya lemah. Kalau benar apa bisa dijadikan hujah? Yang mana ini? <tuh> Karena di sana ada banyak di antara hadis ada yang lemah, tapi di antara hadis tentang masalah jin ada yang sohi satu dengan yang lainnya bisa menjadi syahid penguat sehingga hadis itu bisa dikatakan kuat atau sohi. Katanya orang yang terkena jin itu cirinya kalau tidur adalah ngorok. Apa ini benar? Enggak, <tuh> <tuh> ya ngorok itu mah. Sudah e, kebiasaan manusia Pokoknya rata-rata Orang itu kalau gemuk Perutnya gede Itu pasti tidurnya ngorok aja. Tapi kadang-kadang Ada orang yang kurus juga ngorok Karena memang dari kawan bayi Saya katakan Kadang-kadang pak Jangankan tidur duduk aja bisa ngorok Itu ada Ustadz katanya lonceng itu musik setan tapi saya pernah di buku bawah turunnya wahyu pada Rasulullah itu disertai sinar dan bunyi lonceng. Apa itu benar betul? Jadi mislah ketika Rasulullah SAW di antara menerima wahyu itu suaranya mislah sol, solat tilajros seperti. Tapi bukan berarti kita boleh niruin. Kita bukan Tuhan menurunkan wahyu sehingga pakai lonceng. Itu hak Allah. Ya, ini khusus. Tetapi di sana ada dalil yang am bahwa malaikat itu tidak akan masuk rumah yang ada lonceng dan juga ada anjingnya. Ayah anak kalau tidur sering was-was seperti dikejar maling. Apa itu juga termasuk kesurupan atau harus diruki ya? Coba dicek dulu kalau memang tidak ada gejala kesehatan jasmani. Psikologi maka dirugia Tapi saya tidak bisa memponis Kenapa kita bukan dukun Dan pengobatan Islam itu bukan dengan cara dukun Nebak-nebak sebelum tahu Kita cek dulu dengan rukia Kalau ada reaksi dia kena Kalau tidak pasti ada gangguan psikologi lainnya Bagaimana tanda anak kecil balita ketika kesurupan jin Apakah ketika anak tersebut menangis tidak <coughs> mengeluarkan air mata Bagaimana bila anak tersebut belum dapat berbicara Hadirin sekalian gejala orang terkena jin Kalau masih umur balita Biasanya bisa panas Atau kadang-kadang nangis tidak bisa berhenti Kadang-kadang matanya uh, Apa ini? Mecicil ya Itu Melotot, ya. ya Kalau tentang masalah keluar tidak... Menangis tidak keluar air mata. Ya dicoba diruk, ya. Yang penting, kita harus doakan. Kita harus bacakan ta'awud-ta'awud. -ta seperti Rasulullah... Mentawud Hasan Al-Husain. U'idhuka ya, bi kalimati Allah hitamati. Min kulli syaitanin wahama. Wa min kulli ainin lamah Dan seterusnya itu. InsyaAllah. Atau kita... Uh, doakan dengan ta'awudz-ta'awuz yang lainnya seperti auzubikalimatillahita min syarri ma khalaq bismillahilladzii la yadurru ma' ismii syai'in fil ardi wala atau kita doakan dengan doa-doa yang di, telah diajarkan oleh Rasulullah bismillahi urqika min kulli syai'in Allahu yashfika bagaimana cara jin jahat mengganggu Jin yang soleh. Bagaimana sih? Bagaimana cara jin jahat mengganggu jin yang soleh? Walaupun mana enggak pernah tahu informasinya dan juga tidak ada pemberitaan secara khusus. Kalau jin punya koran atau punya hotline gitu, kita buka situsnya. Antum tanyaannya enggak masuk akal ya. Apakah boleh pengobatan melalui tenaga dalam dari Olah pernafasan sinar aura Apa sinar aura itu? Kalau pernafasan itu biasanya dicampur dengan Doa-doa, meditasi dan yang lainnya Ini termasuk bagian pengobatan khurafat Kalau sinar aura saya belum pernah mendapatkan penjelasan Kalau sakit di ruqyah sendiri Ngapain ke jauh-jauh itu ya? Zah astajib lakum memintalah kamu kepada Allah langsung ud'uuni astajib lakum apakah jin itu berakal iya mukallaf karena tidak ada makhluk yang mukallaf pasti berakal sementara Allah telah membebankan wa ma khalaqtul jinna wal bagaimana dengan jin ifrit yang ada dalam zaman Sulaiman yang berjanji mampu memindahkan singgah sana. Ratu Belkis ngapain? Kenapa memang? Emangnya kita Sulaiman? Ini kayaknya mungkin gini. Kalau Nabi Sulaiman boleh minta bantuan kepada Iprit. Kenapa kita tidak boleh? Pak, Itu adalah mu'jizat kelebihan yang diberikan kepada Nabi. Dan Nabi Sulaiman sendiri meminta Rabi Hablimul Kallayam Baghili Ahadin Bagdi, Ya Allah berilah kekuasaan kepada kami yang tidak pantas tidak layak kepada orang-orang setelah kami. Bahkan pak ketika Rasulullah berhasil mencekik Ebreid yang lewat pada waktu dia solat, dicekik sampai merasakan dingin ludahnya itu. Kalau seandainya sayang bukan karena enggak enak sama doanya Nabi Sulaiman ini maka saya akan tali di tiang masjid pagi-pagi dibuat mainan anak-anak. Itu kan? Karena enggak enak, Ahmad Nabi Sulaiman sudah berdoa. Ini menunjukkan bahwa menundukkan jin, berhubungan dengan jin, Sulaiman itu khusus dia adalah sebagai seorang nabi yang diberi kekuasaan seperti itu. Makanya kita nyimpen aek Sulaiman juga enggak boleh. Soalnya aek Sulaiman sudah hilang enggak ada satu. Yang dijual di pasar mah sampai ribuan mana suma, Sulaiman semua lagi kan gitu enak lucu ada aja yang beli itu mau soake Sulaiman sebanyak itu kan dibudu-buduin lagi itu. Nah dengan demikian bukan sebagai alasan untuk meminta bantuan kepada Jin karena larangan untuk minta bantuan kepada Jin sudah jelas surat Jin ayat 6 tadi. Start apakah ada dalil yang menerangkan bahwa Bangsa jin pernah bertanya Soal agama kepada Nabi Muhammad Kalau ada bagaimana keifiannya Tadi sudah Ceritanya pernah Rasul ini Abdullah ibn Mas'ud Kehilangan Rasulullah malam-malam Wah Rasulullah ini ditawan Rasulullah ini disandra Akhirnya dia berdakwah Tentang masalah agama Dan turun di dalam firman Allah juga Mendengar bacaan sunni Al-Quran dari Rasulullah SAW Datang dai-dai mereka dari kalangan Cina itu. Olahraga ya, penampasan Seanggotanya bisa mematahkan besi hanya dengan lipatan Quran. Kalau tidak mempan dibaca pertanyaan apakah dalam mengikuti olahraga seperti ini tergolong syirik? Di mana letak kesyirikannya? Hadirin sekalian kita lihat dulu intinya cara seperti ini termasuk hurufat. Apakah nanti sampai kepada tingkatan syirik Kita lihat Kalau dia melakukan sajen sajen Pemujaan-pemujaan Untuk mendapatkan kekuatan itu Ini sudah masuk ke dalam kategori syirik Dan kita tidak tahu Guru yang dia memiliki ilmu itu Dari mana dia dapat ilmunya Dan tidak mungkin mas Orang diberi bantuan jin Yang gratis Ada tingkatannya dosa maksiat ada yang tingkatannya kufur Ada yang tingkatannya syirik Maka untuk menentukan apakah dia musyrik atau tidak Kita cek dari jenis pengorbanannya itu Tapi pada umumnya Rata-rata cara-cara seperti ini Tidak lepas dari kesyirikan Persembahan-persembahan Dan pemusahan-pemusahan kepada makhluk halus Kepada makhluk eh, apa, jin dan yang lainnya Apa mungkin jin ditangkap dan dimasukkan ke dalam botol Seperti pemburu hantu Enggak ada penjelasan-penjelasan dari Rasulullah Semua yang dilihat dari televisi Jadi hadirin sekalian Semua ini hadirin Kita jangan terlalu percaya Ini adalah penggiringan-penggiringan Ke arah pada kurofat Ustadz anak tidur Sering bermimpi Bahkan tiap hari apa ini Termasuk kelakuan daripada jin Loh, kalau sekarang mimpinya bagus Kenapa harus ditolak Ya memang tidur itu yang dicari ngimpinya Apalagi ngimpi umroh Enak itu Setiap hari ngimpi umroh apa gak seneng tuh Ya, Tapi kalau ngimpinya tidak enak Ini artinya ngimpi gangguan-gangguan yang menakutkan Ini adalah bisa tanda-tanda Anda sedang diganggu oleh jin Sebaiknya membaca surat apa sebelum tidur Biasa Kulhu tiga kali Ditiup Diusapkan kulang dubur fil falak 3 kali, kulang dubur bin nas kali, kemudian ditambah membaca ayat kursi, dua terakhir surat al-baqarah, kemudian diakhiri dengan surat qul ya al kafirun. Dikatakan dalam hadis Rasulullah, jika dia mati, dia akan ditulis puro'atun minasyirki, dibebaskan dari kesyirikan. Bagaimana hukumnya apabila seorang kencing di kamar kecil sambil membawa Al-Qur'an di kantong sakunya? Apakah berdosa kalau dia terpaksa Dalam kondisi darurat tidak ada masalah ya. Tapi kalau di dalam kondisi Biasa jangan membawa mushab ke dalam uh, WC ya. Apakah ada manusia di zaman sekarang Selain orang pintar Yang bisa membaca pikiran seseorang Tunjukkan ciri-ciri Dan kelebihan orang tersebut Bagi orang biasa yang bisa Membaca pikiran orang lain Ini namanya orang punya indera keenam. Indra ke enam, yang kelimanya hilang satu. Ya sama aja jadi lima. Hadirin sekalian, kalau memang itu yang dimaksud orang soleh, firasat, kita tidak tidak ingkari. Karena firasat itu ada di dalam Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abil Is al-Hanafi di dalam kitab Asyarah As Ta'in Syarhut Tuhawiyah Ta yang menjelaskan, di sana ada firasah ilahiyah. Firasat yang diberikan kepada orang soleh orang yang dekat kepada Allah. Di sana ada hadis yang Hasan mengatakan, "Ittaqu farasatal mukmin fa innahu yanduru bi Hati-hatilah kamu terhadap firasatnya orang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Ajluni di dalam kitab Kasyful Khafa. Selanjutnya, Ustaz mengapa manusia lebih mulia daripada malaikat? Dan jin atau makhluk lain padahal jin juga kena beban ibadah syukron Tetapan dari Allah tentang masalah ini ada perbedaan di antara ulama mana yang lebih baik antara Nabi Adam dengan malaikat ada yang mengatakan lebih baik Adam karena Allah mengajarkan kepada Adam yang malaikat tidak tahu wa 'allama adama al-asmaa kullaha summa aradahum 'alal malaa'ikati faqala am bi'uni dan kemudian malaikat menjawab Saya tidak tahu dan saya tidak mengetahui hal-hal kecuali yang telah Engkau ajarkan Ini diantara dalil bahwa malaikat itu lebih baik daripada Adam Apa benar ada seorang ikhwan yang disukai oleh jin, perempuan Dan seorang akhwat yang disukai oleh jin, laki-laki Kalau memang benar ada bagaimana cara mengeluarkan jin itu dengan dari akhwat atau ikhwan tersebut. Dan bagaimana cara mengusir ular yang kecil yang ada di dalam rumah? Ya pakai apa? Batang e, pakai sapu, pakai ini ya. Di ini. Insyaallah enggak akan balik gigit, enggak, ya. Itu. Kalau memang takut pakai ini panjang, ya. Terus kemudian kalau memang ada yang diganggu karena jin yang isyak, yang kasmaran atau yang asmara tadi, ya kita keluarkan cara-cara rukiah ...seperti kita merugiah jin yang lainnya. Setelah lewat waktu maghrib... ...bolehkah anak-anak bermain di luar rumah? Boleh. Makanya Rasulullah s.a.w. boleh dilepas kembali. Ya, solat masjid juga boleh. Pak Ustaz, bagaimanakah caranya kita tahu... ...bahawa ada orang yang ber yang berbuat sihir? Ya, enggak bisa. Ya. Karena kita bukan dukun. Kalau dukun dikabari oleh jinnya... ...si Fulan punya sihir... Si fulan tukang sihir Si fulan yang mensihirnya Yang penting kita rukia Dan tolong pak Kalau seandainya ada orang yang sedang dirukia Kemudian tiba-tiba Si jinnya mengatakan Saya dikirim oleh fulan Jangan gampang percaya Itu adalah adu domba Bisa-bisa Jangan gampang dipercaya Yang penting antum rukia terus Sampai keluar Bolehkah kita mematikan ular yang jatuh dari atas rumah Dan mengenai tubuh kita Uh, hadirin sekalian, kalau memang seperti itu termasuk ular rumah, maka ditunda dulu. Dikeluarkan saja, jangan dibunuh. Kalau mati kena tumbal, kena santet dan bunuh diri, apakah itu sudah takdir dari Allah? Sudah. Taadzadadil asbabu fal mautu wahidun, wa man lam yamut bisayfi maata biwayrihi. Berbagai macam sebab kematian. Mati itu satu. Siapa yang mati tidak dengan pedang jihad. Mati dengan cara yang lainnya. Artinya sebab kematian itu banyak. Ada yang sebab mubah. Ada yang sebab haram. Ada yang sebab halal. Di antara sebab-sebab kematian yang haram adalah bunuh diri. Yang sebab wajar. Artinya kita tidak berdosa. Disantret orang. Itu kita tidak dosa. Jadi kalau seandainya ada orang yang mati di disandat orang... ...itu diantara sebab ini Allah subhanahu wa ta'ala menentukan kita mati. Karena pada dasarnya sihir itu juga atas izin Allah mengenai kita. Dengan demikian tidak ada istilah orang ini belum waktunya mati. Orang bunuh diri itu dikatakan apa orang-orang awam pak? Oh mati penasaran, betul. Jadi mati penasaran karena apa? Karena dia dianggap belum waktunya mati Tidak benar, itu adalah di antara sebab Adakah kaitannya minuman madu dengan pengobatan gangguan jin? Intinya hadirin sekalian Obat-obat yang dianjurkan oleh Rasulullah banyak sekali Ada dengan ruqyah Kalau tidak gitu dengan bekam Kalau tidak gitu dengan minum madu Cintan hitam Dengan zaitun Dengan kurma ajwa Bahkan di dalam hadis seluruh kurma Madinah itu bisa dibuat untuk berobat? Karena Rasulullah mengatakan, siapa yang memakan kurma Baynala Batayha di sekitar Madinah, berarti semua kurma Madinah itu bisa digunakan untuk obat. Ini obat-obat yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Berikut bagaimana hukum solat berjamaah. Sama imam yang tukang sihir dukun Paranormal atau orang pintar Kalau ada masjid dan imam yang ahli sunnah adil Berimam bermakmumlah dengan orang ahli sunnah yang adil Kalau memang tidak ada pilihan lain Sementara sholat di rumah itu lebih berbahaya Meninggalkan jamaah itu lebih buruk Maka kita lihat dulu kalau paranormalnya si dukunya itu melakukan cara-cara persembahan yang sampai kepada tingkatan syirik. Kita sholat nanti diulangin. Tetapi kalau dia masih muslim. Dan belum ada bukti-bukti dia itu kufur, kafir. Maka dia kita tetap dibolehkan sholat di belakangnya. Kalau tidak ada imam yang ahli sunah wal jamaah. Itu syaratnya. Tapi kalau kita bisa mengantri pak. Bapak kan dukun Udah dah, tidak usah jadi imam saja Ini nanti bisa-bisa Sholatnya subhat pak Itu. Wah ini bisa dikolo ini. dikolo <gulit> Ya dirundinglah dengan baik Sama pengurusnya ya. Kalau memang tidak bisa Cari masjid yang lainnya Bagaimana menjelaskan Kesesatan dukun kepada orang Yang masih beranggapan bahwa Dukun-dukun tersebut bisa mengobati pasien Karena diberi sedikit ilmu oleh Allah Hal ini sekalian Berikan kitab-kitab kecil ya Antum-antum baca kitab kecil Seperti kitabnya Syekh Abdul Aziz bin Bas Penjelasan tentang risalah, sihir dan perdukunan itu Jelaskan Bahaya-bahaya datang ke perdukun Kemudian ilmu yang diperoleh oleh dukun itu Dan jelaskan Tidak ada satupun ilmu dukun yang diperoleh dengan cara yang benar Pernah ada di Sumatera Atau di Kalimantan dulu Harus membunuh mencekik wanita 40 Tapi baru dapat 37 Atau 34 sudah ketahuan duluan Apa saat tidur sering menendang Apa? Menendang nendang, Sambil membaca takbir Tahlil apakah ini memasukkan Jin? Ini kelainan aja ini. Kelainan e, jiwa jika kalbu Zikir Kalbi la ilaha illallah Senantiasa apakah ini diajarkan Rasulullah Maksudnya apa? Kalbi la ilaha ha? Zikir kalbi Intinya Afdhalu zikri yang dilewatkan oleh Majah dan Dermidi Afdhalu zikri la ilaha illallah Wa afdhalu dua alhamdulillah dari anggapan amanah setan jin bisa masuk ke jasad manusia Biasanya pak yang diserang pertama kali adalah kepala Kenapa? Kalau orang itu sudah kehilangan kesadarannya Maka akan gampang dikuasainya Sehingga rata-rata penyembuhan jin itu harus dipegang sini Karena yang dikuasai kepala dulu Bagaimana cara meyakinkan orang awam? masih percaya pada dukun yang kebanyakan berdalil dukun juga haji kiai yang tadi caranya set apakah kalau kalau menjelang maghrib atau petang jika ada keluarga kita yang tidur wajib kita bangunin ya harus dibangunin solat ya wajib Tentu. tapi kalau tidur menjelang maghrib itu sebagian ulama aja maklum tapi dalil secara pasti tidak ada Ibnu Qayyim aja yang menjelaskan Di dalam tip nabawi Panjang lebar dampak negatif Tidur setelah uh, Asar sebelum maghrib Itu memang paling Paling tidak enak kondisi tidur Bagaimana metode Cara meruqyah Di diri sendiri Karena merasa adanya tanda-tanda kesurupan Baca ayat-ayat ruqyah Yang nanti sudah kita fotokopikan Dibagi oleh panitia insyaAllah Dibacakan terus Terutama antum ada gejala. Ulang-ulangi fatihah. Terus terus kemudian ayat kursi diulang-ulangi. Sambil kita jalan. Apalagi sambil kita pergi kerja. Terus baca rukyah. Sampai anda bisa konsentrasi. ya Tidak pecah. ya InsyaAllah akan hilang. Apakah kalangan jin juga mempunyai ulama? Ustadz seperti manusia punya. Bahkan yang datang kepada Rasulullah itu Da'il jin, da'inya jin Ustaz bagaimana hadis 70.000 orang Yang masuk surga tanpa hisap Kecuali orang-orang yang minta dirugia Bagaimana <tuh> Sakit terus menerus Di sekitar leher Sering pegel-pegel Ya mungkin ada Bisa saja antun jadi pengkaburan Karena kolesterol mengendapi dulu refleks kalau direfleks masih juga bisa saja kena jin. Tapi itu biasanya bagel-bagel ketat karena nyumpir, karena tegang, karena ini, karena pikiran e, lagi stres. Itu biasa. Lahir-lahir itu tegang. Demikian, hadirin sekalian. E, waktu yang membatasi kita. Insya Allah. E, kesimpulan yang saya ingin tekankan di sini. Setelah kita tahu dunia jin Tempat-tempat jin Dan juga komentar ulama Tentang sikap kita kepada jin Maka jangan nonton dunia lain Dan dunia mistik Jangan percaya itu semuanya adalah Kita ditipu Mengerjakan sesuatu yang tidak ada gunanya Dan bahkan Rasulullah mengatakan Min husni islamil mar'i tarkuhu la ya'ni Pertanda kebaikan Islam seseorang Mampu meninggalkan sesuatu Yang tidak ada gunanya Dan semakin antum tidak menyaksikan Dan tidak melihat Maka televisi akan kurang penontonnya Kalau kurang penontonnya insya Allah Dia tidak akan nayangkan lagi Begitu juga Quran-Quran Antum tinggalkan Jangan baca ramalan-ramalan Nasib-nasib bintang Dan juga alamat-alamat eh, dukun Yang sudah mengoleksi ini dibuang Ya ada alamat-alamat dukun ini di sini. Kiai ini di sini di Ya, Kita sekarang mulai rukiyah diri sendiri. Kalau ada gangguan kita mulai dari kita diri sendiri. InsyaAllah. Dengan kita menguatkan akidah kita. Tauhid kita. Zikir terus. Kita terus mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Tidak akan masuk itu semua. Dan saya sarankan untuk membaca. Sekitar ada berapa? 18 poin. Cara untuk menangkal jin sebelum masuk ke kita Ini Dan kalau seandainya untuk mengetahui tempat sihir Imam Ibn Qayyim menjelaskan Cari tempat sihir itu Pertama dengan mendekatkan diri kepada Allah Atau kita rugiah Kalau sudah dirugiah biasanya jinnya nanti bercerita Atau dilewatkan oleh Allah mimpi Makanya eh, Kalau memang seperti itu Insya Allah semua kita bisa. Dengan demikian tidak perlu kita harus antri, kadang-kadang nunggu antrian seminggu, kadang-kadang belum terpanggil pasiennya sudah terkaper duluan. Di Rukyah aja sendiri di rumah, ya Insya Allah surat-surat uh, seluruh Arkuan dan ayat-ayat inilah yang selama ini kita anggap paling panas buat setan ketika Rukyah. Namun jangan cepat puas dan putus asa Puas artinya setelah histeri Wah langsung ini urusan selesai tidak Atau kadang-kadang jin itu beda-beda Kadang-kadang ada yang diantem surat al-fatihah langsung teriak Tapi ada yang tidak Mungkin nanti kena di surat Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa maka kafara Sulaiman dan seterusnya. Mungkin enggak kena di sini, kena di surat yang lainnya karena masing-masing jin -masing itu tidak sama. Kadang kepanasan dengan ayat ini sehingga hendaknya ketika meruqyah diratain semuanya. Dan usahakan kalau dia sudah kepanasan dengan ayat itu antum ulang-ulang sampai dia betul-betul menjerit merasakan kesakitan Lalu meminta keluar. Dan usahakan kalau jin itu pamit keluar, jangan diizinkan keluar dari sembarangan anggota tubuh, terutama anggota tubuh yang sensitif biasanya lewat telinga, lewat mata biasanya menghancurkan gendang telinga sehingga cacat telinga atau lewat mata bisa menjadi buta. Maka kalau mau keluar yang lebih Bagus, lebih aman adalah dari kaki. Caranya, kalau ada pasien, umpamanya yang untuk sakitnya, nah, ya, kita terapkan, ya, maaf ya, kita pegang kepalanya di sini. Terus ayatnya kita bacakan di telinga sebelah kanan. Semakin dekat semakin baik. Karena biasanya jin yang saya katakan tadi itu masuk di daerah kepala. Kenapa? Karena kalau sudah kehantam kesadaran untuk menguasai yang lainnya nanti gampang. Sehingga Pak, seorang pasien itu selagi masih masih bisa mengendalikan kesadarannya masih gampang untuk disembuhkan. Pegang diawali dengan pertama kita harus amankan ruangan dari gambar-gambar, patung-patung, segala hal yang memancing datang ini menghalangi datangnya malaikat dan membuat betah jin di situ. Kemudian usahakan jangan sampai di antara anggota rumah yang sedang kita rukyah nonton televisi dan yang lainnya. Bahkan si pasien ini tidak boleh. Dia itu apa namanya? E, nonton televisi dan yang lainnya ya. Nah setelah itu kita adzani. Karena disebutkan oleh Dr. E, Syekh Abdussalam Al-Bali juga. Dr. at juga karena syaitan itu kepanasan dengan azan kita azani di telinga sebelah kanan kita keraskan nah baru setelah itu kita mulai a'udzubillahi nasmiin minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim sebelah kanan surat al-fatihah terus kita ulang-ulang baru pindah ke surat yang lainnya dan seterusnya dan insyaallah kalau kita konsen khusyuk dan penghalang-penghalang dari doa itu tidak ada akan cepat reaksi kalau memang ada, ada ininya, ada cinya. Ini semuanya lengkap di sini sekilas, eh, nggak panjang ya. Saya bikin kita bikin yang pendek-pendek aja, yang singkat-singkat saja. -singkat nah, Insya Allah dengan bekal ini nanti masing-masing berusaha untuk merubah sendiri-sendiri dan tidak usah datang ke. Ini. Nah, kalau sihir lain lagi, kalau sihir. Yang paling efektif kita harus cari benda sihirnya Benda sihir itu macam-macam Kalau dulu pengalaman di tambak beras jumbang Biasanya sihir-sihir itu biasa e, Kalau ingin orang supaya panas-panasan Gambarnya orang ditulis, digambar Digambar, umpamanya yaudahlah Saya nggambar, kira. syukur-syukur ada fotonya kalau ada fotonya bagus, ditusuk pakai paku, kemudian dibungkus pakai bungkus ini. Ini kertas sudah bertuliskan rajah. Kemudian dipanasin di kompor. Nanti setiap kompor masak, si orang yang kena santet itu biasanya kepanasan. Ada lagi untuk sihir bikin dadanya sesak terus, itu biasanya teki rokok itu dicampur dengan korek, kemudian dikubur di kandang kandang kambing ini cara, intinya seribu satu cara untuk nesihir orang itu tidak bisa kita catat satu persatu ya, intinya macam-macam bahkan kalau cara untuk menggilakan, membuat orang gila ya e, mantranya ditulis, kemudian ada fotonya, ditempelin di situ atau kalau enggak ini digambar kemudian kertas ini digantung di burung, burungnya dilepas itu di dalam buku perdoman untuk nyantet ada itu buku untuk perdoman nyantet itu selagi burung itu tidak ditangkap maka tidak akan kena dan kita jangan antum kaget ya kalau mendengar atau melihat buku-buku itu ternyata semuanya bahasa Arab buku berdugunan di Indonesia yang paling terkenal yang dikenal oleh kiai-kiai kampung atau kiai-kiai pesantren itu satu Samsul Ma'arif. Ada sumusul ma'arif Ada manba usulul hikmah Kalau dulu yang Yang, yang saya punya itu manba usulul hikmah Itu raja raja macam-macam Tapi hilang Alhamdulillah hilang ada. Ini adanya sekalian e, Sehingga Di Indonesia sangat berkembang biak Cara-cara hurufat seperti ini Karena memang akarnya Nah ini kita harus perangi dengan ini InsyaAllah Mudah-mudahan dengan cara kita membuat Kajian-kajian uh, seperti ini dan uh, selebaran ini nanti anda bisa memulai masing-masing masyarakat kalau nanti ada yang kena kesurupan, antum langsung garap sendiri. Saya dorong, saya anjurkan. Jangan nunggu Ustaz manggil Ustaz sana sini uh, sehingga belum biaya mundar mandirnya, belum kesana sininya, belum tentu nanti sampai di sana digarap, antum garap sendiri. Istri, Akhwat Inilah yang agak sulit Kalau nyembuhin akhwat itu Karena usahakan terpaksa megang Pakai lapis kain Tetapi Kalau tanpa megang sebetulnya bisa Ditutup rapat mukanya Kemudian telinganya dibuka Kemudian Kita dengarkan Al-Quran ke telinga dia Terus kita bacakan Terus kemudian sekali-kali kita tiup mukanya Tiga kali Tapi anak gak mempraktekan Tidak itu tiga kali ya. Terus biasanya pak Kalau sudah ketekan di sini Pindah ke perut Nah ini repot perempuan itu Pasti dia pindah ke perut Itu biasanya turun ke perut Itu, itu naik turun naik turun Nah inilah Makanya jalan pintasnya Kita suruh mandikan daun bidara Rata Mandi daun bidara Caranya merukyah nah, Jadi tujuh daun bidara kita ambil e, Tujuh ditumbuk Kemudian dimasukkan ke dalam Yang seger, masih seger, jangan layu Terutama yang sudah tua Jangan yang muda Yang sudah tua, yang hijau sekali Kita masukkan Terus kemudian kita rukyah begini sudah ada airnya ini oh ini umpamanya ada airnya terus kemudian kita tiupkan ketika setelah membaca tiup tiga kali ya nah setelah itu nanti sebagian diminum sebagian dibuat untuk mandi e, syabda Aziz bin bas juga menjelaskan di dalam kitab hukum sihir dan perdukunan ini sangat ampuh sekali orang-orang yang kena gangguan sihir sihir empoten Dibikin dia tidak mampu menggauli istrinya. ya Kalau sama orang lain gerget ada. Tidak repot itu kan. Ini jin ini. Kalau sama istrinya. Jarak 10 kilo sudah ngiler dulu. Ini ini berbahaya ini. Ini harus diluk ya. Dimandikan. Insya Allah. Dengan cara seperti itu. Terus kemudian bisa juga. Ambil minyak zaitun minyak zaitun itu diduduk ya. Kemudian dioleskan di seluruh tubuhnya. Ya. Senak itu setiap ini dioles, setiap ini dioles. Terus kemudian, Pak, kalau bisa cari minyak kasturi yang asli. Enggak perlu didoain kalau memang perlu didoain juga enggak apa-apa. Minyak kasturi itu sendiri pengusir jin. Karena rata-rata jin yang menempel manusia itu senangnya bau-bau yang busuk. Makanya ketika bau yang mak ini harum sekali, dia gak tahan. Makanya diantara cara pengobatan adalah dikasih minyak kasturi. Syukur-syukur minyaknya juga di ruqyah. Cuman cari minyak kasturi yang asli juga agak sulit. Karena mahal memang. Kalau yang di Tanah Abang itu memang kasturi kasturian itu. Ya Yang yang penting hitam gitu aja ya. Nah ini. Terus kemudian, kalau kita meruqyah dengan air zam-zam juga bagus. Air zam-zam kalau ada itu juga bagus karena Rasulullah mengatakan ma uzam-zamili air zam-zam itu tergantung untuk apa diminum ketahuan dari gerakan tubuhnya Pak nanti orang kalau lagi di Rukia ya, terus kemudian keluar ini uh, apa sih uratnya itu bergeretak-kecang terus di sini terus mengembang itu orang kalau sudah kena. Jadi itu kelihatan nanti ketika antum pegang kepalanya, ketika dirup ya, itu bergetar. Urat-urat nadinya semuanya getar kencang. Nah, nanti itu kemudian ketika ketahuan ke perut, itu dia tekan perutnya begini. Antum biasanya mengeluh. Kalau seperti itu dipukul. Tapi dipukul jangan sampai menyakiti yang yang ininya. Jadi ada pukulan-pukulan yang khusus ya yeah. bahkan dulu ada orang kena jin pada zaman Imam Ahmad itu, Imam Ahmad lagi ngaji ya kan kemudian setelah itu Imam Ahmad udahlah, ini sandal saya kebukin seratus kali, keluar itu jinnya belum dikebuk yeah. udah keluar nah ceritanya, sandalnya Imam Ahmad ini disimpan terus Ahmad mati Imam Ahmad meninggal nah ini, orang ini kena jin lagi jinnya sama udah wah ini sandalnya Imam Ahmad masih nih diambilin digebukin Ke seinyanya ngir emangnya gue takut sama sandal saya itu dulu takut sama Imam Ahmad gitu makanya bukan masalah sandalnya ini takut sama yang punya sandal e, kalau di perut itu e, kalau memang ini keluarganya mahramnya bisa Al-Qur'an suruh meruqyah memegang perutnya ya e, mahramnya kita membacakan di telinga sebelah kanannya terus, yang rukyah. Sebetulnya Pak, kalau dia kena jin bener, nggak akan bisa nyodok kita. Nggak akan, nggak akan. Itu kalau ditekan itu semakin apa namanya, semakin apa kuat. Kalau dibiarin nggak apa-apa. Pernah, ini kasus saya merukyah di Solo orang yang punya ilmu macan putih katanya. Betul, jadi sedang, jadi ilmu yang dia cari ini <tuh> gak nanggung. Jadi juga enggak, gak jadi juga enggak. Jadi dia itu selalu setiap saat itu di, diganggu sama jin. Kalau lagi datang, warung kayak, betul kayak macan. Semua orang pada, pada takut. Ketika itu saya hadapin, padahal saya juga gak punya ilmu apa-apa. Saya pegang kepalanya, sambil baca ayat kursi, diem. <tuh> Begini, diem. Ya, jebret kepala kita pegang kita bacaan Al-Qur'an tidak bisa apa-apa paling gitu aja, ya tapi tidak bisa anda tidak bisa ini, ya karena kekuatan dia itu dikiring oleh Jin dan Jin tidak akan bisa nyampai kepada ayat Al-Quran tidak bisa mengganggu. Makanya pada saat Ustaz Asmuci yang menyembuhkan sama Jin Hindu itu itu kan bisa melompat terbang ke sana sini. Tetapi nggak bisa mau nendang Osad Asmuji lep apa melenceng. Padahal dia tenang aja, karena nggak bisa ganggu. Jadi kalau meronta <coughs> sebetulnya ee, kalau kita pegang itu cuman kita butuh memegangnya itu supaya konsen aja. Sebetulnya nggak akan ganggu, ya itu. Ada lagi? Hmm. Eh? Dia sudah normal. Karena ketika dia apa namanya? kumat kesurupan, itu lain, ngomongnya lain, dia bicaranya juga lain, mukanya juga lain. Ya. Biasanya lemas, setelah itu dia malu, ya. Kalau apalagi perempuan. Dia waras, wajar seperti biasanya. Tapi jangan jangan puas dulu karena biasanya ada yang masih tersembunyi, enggak reaksi. Itu makanya kadang-kadang sampai berpuluh-puluh keluarnya. Lagi, oh. eh? Nah kita suruh aja, kita suruh. Kalau kamu mau keluar lewat kaki, pokoknya jangan sampai keluar lewat mata, lewat tempat-tempat yang sensitif. Gak usah, gitu. Bukan ini dikering begini nggak? Karena per perlu kita ketahui, Pak. Rasulullah mengatakan innasyaitana yajri fi bani adama majruddam, setan itu berjalan di anak Adam itu ikut jalannya darah. Setan itu ikut jalannya darah. Nyang kaki keluar. Memang aja memang dunia lain. Hadis <tuh> saya ini. Kan dia tegang Nanti ada kasih balik normal seperti biasa. Biasanya rata-rata menangis. Jadi orang kalau habis kriukia sadar menangis. Ya, terus? Iya, lewat pasien. Enggak ada suara lain begitu di atas. Ente lari itu. Ya lewat mulut pas ini yang basian itu, tapi pak masyaallah ajaib kalau memang perempuan suaranya perempuan walaupun yang kesurupan laki-laki dan kalau memang laki-laki suaranya laki-laki walaupun yang kesurupan itu perempuan itu dan dia lebih galak peleng gitu ya gigit gigit jadi penampilan bentuk tubuhnya juga kadang-kadang eh, ngeri gerakannya eh. Ya kalau memang bisa gak apa-apa. Gak apa-apa. Insyaallah cukup. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.